Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam edisi hari ini, Sabtu 10 September 2016 dibacakan Ardiansyah. Santri Darussyuha Da yang dimangsa buaya belum ditemukan. Siswi SMA bunuh bayi yang baru dilahirkannya. Warga Senedun hadang pengunjung wisata. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loks Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi BSM. Sederlun Noval Firmansyah, 13 tahun, Santri Ponpes Darushwada, warga Pasilembang, Kecamatan Klut Selatan, Aceh Selatan, yang hilang di mangsa buaya di sungai desa setempat belum ditemukan. Tim gabungan terus melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai untuk mencari korban. Informasi yang berhasil dihimpun untuk mencari korban yang di mangsa buaya, dua pawang buaya telah berada di lokasi guna melacak jejak buaya pemangsa Santri Ponpes Darushwada tersebut. Rencananya pawang tersebut memancing buaya pemangsa santri ke daratan dengan umpan bebek. Ketua Sar Aceh Selatan, Mai Hendri mengatakan pencarian korban yang hilang di mangsa buaya turut melibatkan tim gabungan seperti tim SAR, BPBD, Tagana, TNI Polri, dan dibantu masyarakat. Namun hingga saat ini upaya pencarian belum membuahkan hasil. Dengan didatangkan pawang buaya, diharapkan ada titik terang keberadaan korban. Seperti diberitakan sebelumnya, Noval Firmansyah, Santri Ponpes Darushuhada, Gampung Pasilembang, Kecamatan Kulut Selatan, Aceh Selatan hilang di Mangsa Buaya saat mandi bersama rekannya di sungai desa setempat Jumat pagi. usahakannya memberikan pertolongan tidak membuahkan hasil. Zarlun seorang siswi SMA berinisial AS 17 tahun asal Galang Serdang, Sumatera Utara, tega membunuh bayi yang baru dilahirkannya. Aksi sadis dan kejam itu dilakukan pelaku karena takut aib perzinahannya terbongkar. Kapol Galang AKP Zulfikar mengatakan remaja putri berinisial AS dijadikan tersangka oleh polisi setelah hasil pemeriksaan mengindikasikan pelaku membunuh bayi. Bayi yang baru saja dilahirkan diceki hingga tewas Kamis malam lalu. Zulfikar belum mau memberikan keterangan lebih lanjut karena kasus ini masih dalam proses dan melibatkan anak di bawah umur. Namun sedikit diterangkan bahwa tersangka malu dan takut kehamilannya di luar nikah diketahui keluarga sehingga nekat membunuh bayinya. Kasus ini terbongkar setelah warga menemukan bayi di dalam kondisi tidak bernyawa Jumat pagi. Letak mayat bayi tidak jauh dari kediaman tersangka. Sehingga tanpa kesulitan polisi berhasil mengungkap pelakunya. Polisi memastikan pasangan mesum tersangka akan diproses hukum. Berlun masyarakat kecamatan Senedun Aceh Utara Sabtu pagi menghadang warga yang tak berekreasi ke pantai kawasan Desa Matang Puntung dan Bantayan, kecamatan setempat. Hal ini dilakukan warga atas kesepakatan bersama, hasil musyawarah dengan unsur muspika dan toko masyarakat, serta pimpinan dayah dan ulama di kecamatan tersebut, di Masjid Nurul Huda, Desa Matang Lada, sehari sebelumnya. Informasi yang diperoleh warga dari Desa Matang Lada, Desa Ule Matang, Ule Rubek Timur, Ule Rubek Barat, Luk dan sejumlah desa lainnya berdiri di jalan untuk menghadang warga yang akan berkunjung ke Pantai Bantayan dan Ule Matang. Mereka disuruh pulang dengan alasan Pantai kawasan itu telah ditutup untuk kunjungan rekreasi atau wisata. Mayoritas pengunjung adalah remaja dengan pasangan non-muhrim. Gesi Ule Rubik Barat, Badli Syah Yahya mengatakan Pantai tersebut sepakat ditutup masyarakat dan ulama atas permintaan warga di kawasan itu. Mereka mengaku resah dengan kunjungan wisata ke kawasan itu yang mayoritasnya adalah muda-mudi dengan pasangan bukan muhrim sehingga rawan terjadi maksiat. Gesi Matang Lada Ibrahim Abdul Wahab menambahkan kedua pantai kawasan itu ditutup hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Penutupan pantai wisata bukan hanya untuk pasangan non-muhrim tapi juga keluarga. Darlun Pemko Sebul Salam menyerahkan bantuan 32 ekor hewan kurban untuk sejumlah desa yang tersebar di kabupaten itu yang akan disembelih pada hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah. Penyerahan hewan kurban secara simbolis dilakukan Wakil Wali Kota Sebul Salam Dr. Andes Salmazah kepada Kepala Desa Batu Napal Fajar Sabtu pagi. Sebelum proses penyerahan sapi kurban, Wakil Walikota Subul Salam, Salmaza, menjelaskan kebijakan penerapan hewan kurban terhadap dinas di Subul Salam untuk pemerataan bantuan kurban sebab ada sejumlah desa terpencil yang selama ini minim hewan kurban. Karenanya, Walikota Subul Salam merasa sakti membuat kebijakan penyaluran hewan kurban bagi dinas di daerah yang dipimpinnya itu. Salmaza berulang kali menyampaikan kekecewaan terhadap dinas-dinas di Subul Salam Lantaran dinilai masih banyak yang belum ikhlas dalam menyalurkan hewan kurban, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya peningkatan pemberian hewan kurban dari tahun lalu, bahkan tidak sedikit instansi yang tidak memberikan hewan kurban. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Jadlun Kapolres Aceh Timur AKB Rudi Purwiyanto memimpin upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggotanya Brigadi Rais di halaman Mapolres Aceh Timur Kamis kemarin. Brigadi Rais resmi diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri akibat indisipliner juga karena keterlibatannya dalam narkoba. Kapolres Aceh Timur AKB Rudi Purwiyanto mengaku menyayangkan pemberhentian tidak hormat anggotanya tersebut. Namun dengan berbagai pertimbangan, maka dilakukan sidang Komisi Kode Etik yang memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Brigadir Rais. Kapolres menyebutkan pemberhentian anggota Polri yang melanggar merupakan implementasi dari komitmen Polri untuk menegakkan disiplin anggota. Sementara bagi anggota yang berprestasi diberikan reward atau penghargaan berupa kenaikan pangkat dan jabatan. Menurut Kapolres, upaya penegakan disiplin, dan kode etik kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas dan tercapainya profesionalisme Polri. Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri selain ditentukan kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi juga perilaku setiap personil Polri. Darun Lembaga Sosial Sinergy Foundation berkedudukan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat mendistribusikan 11 ekor lembu kurban untuk daerah pedalaman Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Distribusi lembu kurban mulai dilakukan selama lima hari sejak Rabu lalu hingga minggu besok melalui jalan darat dan jalur transportasi Sungai Tamiang menggunakan bot. Ketua Yayasan Sinergi Foundation, Supriyanto, yang juga mantan camat Karangbaru, mengatakan bantuan hewan kurban ini merupakan sumbang sih para dermawan melalui Yayasan Sinergi ke seluruh Indonesia. Salah satu daerah yang didistribusikan hewan kurban tahun ini adalah Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur, khususnya kecamatan Simpang Cernih. Sebelum didistribusikan hewan kurban, pihaknya melakukan survei ke desa-desa yang layak menerima lembu kurban. Salah satu kriterianya, sebagian besar warga desa miskin dan pendapatan terbatas, seperti desa batu berdulang, perbatasan Aceh Tamiang dan Aceh Timur, desa ini luluh lantah saat banjir bandang 2006 lalu, dan hingga saat ini belum bangkit perekonomian warganya. Tahun ini desa yang didistribusikan hewan kurban antara lain tujuh desa di Aceh Tamiang dan empat desa untuk Aceh Timur. <tik> Darlun pegawai Satpol PP dan WH Aceh Barat Daya menyantuni 67 anak yatim yang berada di seputaran kantor tersebut Sabtu siang. Setiap anak yatim mendapatkan daging megang seberat 1,5 kg. Kepala Satpol PP dan WHA Abdiah Riyad mengatakan ternak untuk megang dalam rangka menyantuni anak yatim dibeli dengan dana dari hasil sumbangan yang dikumpulkan dari pegawai di lingkungan Sarpol PP dan WH Abdiah melalui dari pegawai hingga honorer. Santunan berupa pemberian paket daging megang seberat 1,5 kg per orang diberikan kepada anak yatim dari 4 desa di sekitar kantor satpol PP dan WH Abdiah Guna meringankan beban masyarakat setempat menyambut Megang Idul Adha 1437 Hijriah. Menurut Riyad, 67 anak yatim penerima daging megang ini merupakan masyarakat dari desa Kedepaya, desa Kutatinggi, Senaluh, dan desa Matai, kecamatan Blangpidi. Riat mengaku program pembagian paket megang kepada anak yatim itu akan dilakukan setiap tahunnya dan jumlah penerima akan bertambah dari sebelumnya.